Mitra bisnis Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun ini sama sekali tidak membaik dan tercatat stagnan di level 2,8, sama dengan Indeks Persepsi Korupsi pada tahun lalu. Beberapa pendapat mengatakan stagnannya Indeks Persepsi Korupsi di negeri ini diakibatkan oleh adanya aksi pelemahan secara sistematis terhadap upaya pemberantasan korupsi. Seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo melihat masalah ini? Segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut bapak apa kunci efektif yang bisa dilakukan KPK dan pemerintah untuk atasi masalah korupsi? Kuncinya adalah sebetulnya kalau mau efektif KPK membuat sistem-sistem itu bukan hanya sistem pemberantasan korupsinya aja gitu, ya. tetapi misalnya untuk membantu eh, reformasi birokrasi. Tidak ada resep yang lebih baik dari streamlining, perampingan birokrasi. Cukup 1,5 juta aja Termasuk yang di daerah-daerah Semua itu suruh masuk ke sektor swasta Naikkan gaji eh, Pegawai negeri Yang sudah ramping itu tadi 20 kali lipat eh, Nyolong seribu rupiah Kita gantung rame-rame Kalau perlu Taruh di alun-alun Di monas sana diikat Kita kitik-kitik Sampai mati kegelian gitu Lokan itu bukan penyiksaan, itu wong um, dikit dikili-kili di gitu kan. Semua orang yang dirugikan rakyat suruh datang, suruh nonton, suruh ngitik ngitiki-tikikin sampai mati kegelian gitu. Tapi Pak Her, wakil ketua KPK mengatakan, sulitnya memberantas korupsi diakibatkan oleh pola demokrasi kita yang membuat para politisi harus keluar dana besar dalam pemilihan. Apa pendapat Bapak? Lah itu kan hanya satu dimensi dari seluruh kerusakan sistemik ini gitu lah. Ya. Terus yang mau diselesaikan apa? Hmm. Dengan undang-undangnya? Tidak kok. E, kalau mau ujung tombak e, penegakan hukum, nah, kita main di hilir, oke kita berangkat dari hilir. Di hilir itu apa? Institusi-institusi seperti kejaksaan dan kepolisian. E, kalau KPK ini kan sebetulnya institusi ad hoc sementara, hmm. dianggap karena e, jaksa dan polisi, tidak efektif kan di dalam sistem yang yang benar yang mapan kan nggak diperlukan lagi KPK ini nah kalau itu bisa eh, kita sepakati artinya apa kasih kewenangan eh, apa untuk reformasi birokrasi itu dengan merampingkan di ujung sanksi itu dikenakan sekeras-kerasnya Terbuka setransparan mungkin setelah eh, kebutuhan dasarnya itu dipenuhi gitu orang seperti eh, kayus itu yang sudah eh, mendapatkan keuntungan diskriminasi remunerasi dibandingkan PNS lain itu tidak lagi punya hak moral untuk pembelaan dan sebagainya hukum mati aja gitu. demikian Hermawan Sulistio saya Dinda Natasha